Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa hari ini adalah hari yang bahagia buat saya karena saya ingin bercerita sesuatu yang saya sangat senangi. Bercerita tentang keajaiban dari memberi. yang saya sebut dengan demi mereka. Jadi saking ajaibnya sampai hari ini pun saya masih terkagum-kagum. Sampai hari ini, sampai detik ini saya masih benar-benar terkagum-kagum dengan cara kerja Allah, cara kerja sedekah yang memang di luar nalar kita. Kita belajar sesuatu yang ringan, tapi yang ringan ini dahsyat. Itu dia, dia berhasil mendapatkan dunia yang memang Allah kasih kita. Banyak orang bilang, "Oh, kenapa kok sedekah dibawa-bawa urusan duit? Loh, pertanyaannya pengen enggak? Kok sedekah dibawa ke urusan kaya. Loh, pertanyaan Kalau pengen kaya, pengen rezeki, pengen senang, pengen bahagia dunia dan akhirat, Allah memberikan caranya yang terbaik yang pernah kita salat malam ma sedekah. Loh, kenapa jadi kita gak mau Ada orang bilang, "Waduh, jangan salat duha karena pengen kebuka rizki. Oh, salah itu. Salah. Justru kalau mau kebuka Rizky itu seduha Emang diperintah sama Allah Disuruh Tapi karena kita bidunil ilmi Tanpa ilmu Menganggap itu hanya sebuah kebetulan belakang Contoh ya Kita kan mengenal teori matematika sedekah Bahwa setiap kita memberi satu Pasti kita dapat sepuluh Iya dong Tapi kan itu tidak menjadi ilmu buat kita Kalau itu menjadi ilmu Luar biasa pak nggak pernah bapak nggak punya duit nggak pernah karena kita tahu caranya untuk membuat kita jadi punya uang tahu caranya sikat set nanti masuk lagi sikat lagi sah. masuk lagi lebih banyak sikat lagi sah. masuk lagi sampai nggak muat kita punya kantong oh benar itu cuma kan yang kita lakukan hanya sampai pada tahapan ustad ustad bener loh sampai gitu tuh cuman sampai situ yakin saya ustad ustad bener loh bener gimana kemarin ustad waktu nyuruhin saya ngosongin saya punya dompet benar kosong ustaz Setiap kita ngasih satu Allah balas 10 betul ini teori dasar dulu nih sebelum kita masuk ke demi Setiap kita ngasih satu Allah akan balas 10 kali lipat lalu terjadi si fulan salat Jumat jumatan dia begitu dia jumatan dia sedekah di sini 1000 dia datang tanpa ilmu sedekah sedekah aja seperti kita udah sedekah aja tanpa spirit tanpa semangat tanpa motivasi tanpa energi begitu keluar dari masjid dia masuk warung sampai warung dia makan begitu mau bayar ada yang bayarin nilainya 10.000 ribu kalau orang tidak paham tentang ilmu berbagi dan ilmu mendapatkan kembali maka dia akan menganggap ini peristiwa biasa apa pengaruhnya kalau emang dia menganggap itu peristiwa biasa pengaruh pak pengaruh di mana Ini dia tidak menganggap sebuah metodologi Padahal ini sebuah metode Kalau mau dapat yang ini Lo jalanin yang ini Kenapa saya meyakini ini sebagai sebuah metode? Karena kejadian akan selalu berulang Berulang dan terus berulang Selama emang kita meyakini ini adalah kebenaran emang janjinya Allah Apa akibatnya ketika dia tidak menyangka Bahwa ini adalah sebuah kebenaran janji Allah Sebuah kebenaran metodologi Yang bisa dibuktikan kebenarannya Akibatnya dia tidak akan pernah berubah angkanya Kalau emang dia meyakini dia berubah dong angkanya Kenyataannya enggak tuh Konstan sah, sah. Kalau konstan seratus ribu sejuta mending Konstan seribu Rebu, Seribu Bagus enggak? Oh ya bagus daripada nggak sedekah Tapi kapan mau majuknya? Bagus-bagus aja Tapi udah tahu kok enggak menikmati tuh Kalau saya ini, oh saya enjoy banget sama ilmu ini. Enjoy bener. Saya pakai betul. Fut fut oh. oh, emang beda. Yang punya jagat ini yang ngasih tahu caranya untuk mendapatkan rezekiku, gitu caranya. Kalau kita gak mau, gimana? Ada satu buku baru yang keluar saya koreksi tentang sedekah. Luar biasa, 2/3 halaman buku itu memotivasi orang membakar orang tentang bersedekah. dengan mengungkapkan semua fadilahnya. Tapi buku itu pun mematahkan dengan bahasa dia yang begini. Tapi harus diingat kata dia kira-kira nih, bahwa beribadah hanya karena Allah. Jangan karena pengen dunianya. Kalau saya ngoreksi itu, saya bilang ente gimana sih tuh penulis? Ente ini seperti ngomong begini. Rang rang rang, lari lari lari, di ujung ada piala. Amir, kejar, dapetin itu piala. Ngerti tuh? Tapi begitu dia mau lari, udah jangan. Jangan pengen piala. Ih, lari aja deh. Ya, apa Spirit orang hidup Trek itu trek yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita percaya, itu yang dinamakan iman. Lalu bagaimana pamri atau tidak? Oh, urusan pamri, itu namanya doa. Ikhlas bukan di situ tempatnya. Itu namanya doa. Apalagi yang kebetulan, dianggapnya kebetulan. Saya ke Jember, lalu di sana ketemu sama seorang ibu yang memiliki warung. Begitu saya datang dia menjamu saya sepenuh hati. dan dia suruh itu orang-orang di majelis untuk masuk ke warung dia dan menghabiskan apa yang ada di warung. Tengah kami yang pada riang dia ngomong, "Ustaz, saya nyesel loh. Saya nyesel udah sedekah." Loh kok bisa saya bilang nyesal sedekah? Iya, Ustad Jadi dia cerita nih, semalam itu dia diundang sama panitia yang ngundang saya dan dia udah males datang. Kenapa dia udah males datang? Karena dia tahu bahwa kalau dia diundang pasti akan ditodong untuk urusan catering. Bener aja Ustadz Begitu saya datang bener itu Eh Bu Haji, Bu Haji mau ngasih berapa bungkus Daripada nggak ada kata dia ya udah saya mau ngasih 10 bungkus lah Saya nyesel Ustadz Dia bilang Kenapa nyesel? Tadi pagi itu ada peristiwa Ada Polwil Tabes Surabaya Itu berkunjung ke Polres Jember Lalu Kapolresnya Polresnya mesen nasi sama dia Berapa bungkus nasinya dipesan sama dia? Untuk 100 orang Setelah mendengar Ustadz ceramah Saya kayaknya paham nih Kenapa saya dapat rizki 100 nih pagi ini, karena semalam saya sedekah sepuluh, jadi maksudnya nyesel apa? saya, saya nyesel, kenapa saya cuma sepuluh? loh ini candaan loh, ya, candaan, tapi yang jadi pertanyaan saya, kenapa cuma dijadiin candaan, udah nyata bener kok candaan, ya sudah, kalau emang betul itu, ya sikat aja seratus, supaya dapat seribu, begitu bukti lagi dapat seribu, sikat lagi, dapet lagi sepuluh ribu, sepuluh ribu sikat lagi, dapet lagi seratus, seterusnya, inilah media mereka, do not stop, Jangan berhenti. Lalu dia bercanda. Seperti kita. Pak Barangkali nih ya. Kalau saya sedekah seratus. 100, dapatnya seribu kali ya. Bukannya kali. Benar. Dan tidak ada penawaran terbaik di dunia ini. Kecuali sedekah. Dalam bidang investasi loh ya. Yang prospektusnya itu adalah langsung Al-Quranul Karim. Yang lain-lain prospektusnya di Koran pak. Ini mah di Qur'an Abadan abadah itu. Toha. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقق إلا تذكرت لِما يخشى. kata Allah Quran ini diturunkan bukan akan memberatkan kalian tidak akan bikin kalian dia senang. sekarang kita belajar teori matematika dasar sedekah. mengingatkan menyegarkan ingatan anda pikiran anda selama ini anda sudah bermain di wilayah matematika sedekah. rumusnya setiap saudara ngasih satu Saudara dapat 10. Maka setiap saudara katakanlah saudara punya 10, kita belajar 10 dikurang 1 bukan 9, tapi 19. Ini kan ilmu yang biasa kita tahu, kita sudah dengar, kita sudah paham dan saudara-saudara sudah mempraktekkan. Sebagian besar jamaah di sini udah bukan mempraktekkan lagi tapi udah menjadi pelaku. Hari ini saya akan mendorong saudara untuk meningkatkan ada peningkatan dan ada keistiqomahan. Jangan menjadikan sedekah itu sebagai sebuah agenda seremonial yang kebetulan kalau kebetulan ada yang datang dan kebetulan ke masjid enggak. cari mau nah, itu bahasanya kita keluar kita cari kenapa ini menjadi 19 karena matematikanya tidak berhenti sampai di sini kalau saya boleh menjambarkan 10 gitu ya ini pakai matematika anak SD di sini memang 9 tapi ingat ibadah itu punya dimensi hari akhir hari akhir tuh apa sih hari kemudian artinya dia tidak berhenti sampai di sini dong bos terbaca kalau di matematika biasa pengurangan di sini penambahan yang mana yang ditambah ini kan dikembaliin sama Allah 10 jadi berapa satu kurang satu nol memang tapi satu dikali 10 plus di sini 10 ini ilmu mahal nih Pak Ma. ilmu yang akan membuat anda serta merta jadi kaya percaya mas saya kalau saya bicara ini nih bicara titik nggak koma titik tentu syarat dan ketentuan berlaku dong anda bersih dulu dari urusan-urusan dosa yang membuat ini jadi tidak muncul. Hmm. Tidak muncul bukan tidak diberi, tapi Anda menjadi unknown people, unknown address. Mau diantar nih sama Allah, tapi nggak dikenal. Kenapa nggak dikenal? Malaikatnya balik, Karena si A ini pezina, si A ini pemabuk, si A ini tidak salat. Kalau kenyataannya masih ada yang dibagi, oh itulah Allah, Maha Rahman, Maha Rahim. Secara teori harusnya nggak bisa aja, terhalang dia. Tapi itulah Allah saya bilang, masih ada ya preman yang dapat hadiah dari Allah karena dia berbuat baik karena memang bagi Allah kan berbuat baik buat manusia bukan karena perbuatan manusia tapi karena roda Allah atas dasar matematika yang begini kalau ininya saya ganti dua di sini jadi berapa 8 di sini 20 di sini 28 kalau di sini saya ganti menjadi 5. 55 sehingga matematikanya yang terjadi adalah matematika yang harusnya ajaib 10 satu orang dua tiga 37، kurang 4 46 46 kurang 5 55 kurang 9 91 kurang 10 100 apa enggak anjaybnya matematika di mana belajarnya di mana belajarnya matematika kayak begini di al anam 160 man jaa bil hasanati falahu asru amsalih siapa yang ngasih satu Allah akan mengembalikan 10 kali lipat. Pertanyaannya, kenapa kita tidak memilih yang ini? Tetap berkutat di sini. Iya kan? Betul nggak? Dalam cat kuliah yang akan kita sebarkan ke seluruh Indonesia, saya memberikan ilustrasi. Kalau seseorang bawa duit 100 10.000. Ini kok masih biasa nih. Anda udah tahu. Berapa yang biasanya orang setekahkan? 10.000 padahal kita sama-sama tahu kalau diturunin, dijabarin, itu kan? Dikurang 10, di sini berapa? 100. Di sini 100. Di sini 200. Bukan tinggal 100 tapi jadi 200. Bayangkan kalau saudara sedekah 100. Di sini jadi berapa? 10. Tapi di sini 1 juta. Di sini 1 juta 10.000. The question is Kalau saat ini bener-bener di kantong Saudara 110. Yang mana yang Saudara pilih? Bohong Tetap yang ini. Bagaimana kita mau melompat ke demi miracle padahal udah dibuktiin sama Allah kebenarannya. Dapat. Udah dibuktiin kebenaran sama Allah terbukti. Udah dibuktihin kebenaran sama Allah terwujud. Benar. sehingga kita sering menutup kajian Quran bacaan Quran dengan bacaan saudah Azim maha benar Allah dengan segala Firman-Nya tapi kenapa tetap sepuluh ribu jawabannya banyak satu kita takut tidak terjadi sehingga ini benar-benar tidak terjadi yang kedua kita khawatir ini tidak terbukti sehingga benar-benar ini benar -benar tidak benar-benar terbukti yakin kita mendorong anak Indah Zoni Abdi kata Allah eh saya sih gimana situ aja kata Allah terus tidak percaya juga masa sih Kalau begitu, kalau kagak, emangnya ada, ada gitu bahasa Arab apa di Quran begini, jika percaya, nggak ada kan? Nggak ada, pasti manjaa falahu, man falahu. Siapa? Coba yang katanya milih yang kedua, Pak apa nama? Farid sini, pak Farid sini, kita buktiin, benar nggak dia milih yang kedua? Kasih tepuk tangan lu ke pak Farid. Pak Farid, ini dia udah tahu nih, udah tahu. Eh, tinggal di Mas Faret. Mas Faret, tadi milih yang mana kalau ini ini? ini. bener ya, mas Farid kondisi real sekarang di mas Farid mas Farid bawa duit nggak bawa? bawanya berapa? sekarang sih tinggal 60 ribuan 65? oke okay, oke okay, okay. berarti matematikanya kan begini nih berarti kan matematikanya duitnya mas Farid kalau kita boleh cak kalau kita boleh ngecak duit dia 50 gitu kan plus 10 plus 5 ribu gitu kan betul nggak kira-kira? kan 65 e. duit ente kan? 60. Oh, 60 duitnya. Oh, Oke, okay, kalau 60. <laughs> Oke, okay, kalau 60 berarti begini kurang lebih 50 sama 10. Kurang ya. lebih ya. Dulu Mas Farid kan sedekah yang ini kan. Kita juga begini. Sama, bukan dia aja, itu. Jangan kite gua aja konsinya. stempel mah iya bener. Padahal Mas Farid tahu kalau Mas Parit sedekah yang 10, coba Mas Farid jabarin. Kalau Mas Farid sedekahnya 10, itu namanya dari 50, Bos. Ini 60 di sininya. Oh 50.000. Betul. Terus jadi 100.000, betul. Lihat. Duitnya akan bertambah malam menjadi 150 Sekarang Mas Farid sedekah 50. Gimana hitungannya? 60.000, ini 50.000, 10 betul. Betul. 510.000. Subhanallah. Pilih yang mana? Yang ini. pilih yang nombor 10 Ih, keluarin kasih tepuk tangan lu buat parit masya Allah penglaris Rit <gat>, dia suka do. Eh, makasih iya <gat>, gue doain lu ya, biar sehat iya Saudara, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang saya sebut dengan Do Not Stop Let's think Ayo kita berpikir. Kebanyakan orang hanya berhenti sampai di sini. Nanti Mas Farid akan lapor pada saya, atau dia laporlah ke siapa yang memang dia kena excited. Terus dia bilang, benar loh, gua tuh dirampok mas Ustaz. Tinggal cepat duit gue tapi begitu gue pulang di rumah, ada orang ngasih duit, gue mau kopeh Jadi 510, selesai. 6, selesai. Oh iya, itu kita. Begitu dah. Oh, tahu. Emang begitu. Makanya kita rubah barang-barang, ayo bukan cuma situ saya gua mau berubah, kita semua mau berubah. Padahal kalau dia terus kan luar biasa nih, hey, Pak. Ayo kita lihat. Setelah dia dapat 510, dia sikat 500. Hm. di sini kembali dia 10.000. Tapi di sini 5 juta, Pak. Berapa dia punya akan saldo aja ini? 5 juta 10 ribu rupiah. Anda bayangkan kalau anda berinvestasi lagi. set 5 juta sikat sini. Menjadi 55 juta 10 ribu rupiah. Dan Masya Allah. Tertarik gak ada ini? Mestinya. Nyatanya kita masih mikir-mikir. Harusnya tambah lagi tuh. Satu lagi. Do not think. Jangan pakai mikir. Sikatnya suset. selesai. Tapi that's us, inilah kita. Saya akan mengajak bapak dan ibu untuk melihat posisi leveling. Investasi yang Allah tawarkan kepada bapak dan ibu semua. Yang menawarkan sekali lagi bukan saya loh. Yang nawarin Allah lewat surah Al-An'am tadi ayat 160. Peraturannya, the rule adalah setiap saudara dapat duit, 10% dari duit ini. Anggap saja saya narasi a, panegroho misalnya, duduk di meja. Yang dahsyat nih yang dahsyat, tapi ini jangan hitam putih ya. Ini semata karena keyakinan seorang Yusuf Mansur. Sedekah itu bahkan tidak perlu adanya ikhtiar. Sedekah dan tahajud nih. Tapi saya bilang, ini jangan ditelan mentah-mentah. Ini bahasa keyakinannya seorang Yusuf Mansur yang barangkali terlalu yakin sama Allah gitu. Enggak perlu dia dengan ikhtiar. Buktinya ketika saya di penjara kan. Ketika saya di penjara, saya kasih roti ke semut. Saya masih di situ, saya tidak kemana mana Tapi Allah anterin buat saya makanan nasi padang tuh, jauh lebih baik daripada nasi yang biasa saya makan. Terus ketika seorang ibu menangis di hadapan Allah Tuhannya dia bertahajud, dia menyangka bahwa besok tidak ada lagi biaya untuk anaknya sekolah. Ternyata Allah hadirkan seorang tamu yang pagi itu juga mengeksekusi buat biaya kuliah anaknya. Pada si ibu masih dengan itu. Ini untuk menunjukkan kemahakuan. jangan juga anda Anggap saja bahwa ini adalah betul-betul terjadi. Dan insyaawanya akan terjadi. Panugroho, saya taruh duit di laci dia sejuta. Ingat peraturannya. Tiap you dapat duit, potong 10%. Maka ketika uang itu sudah di laci, cut. Seratus ribu. Kasih. Di dunia real, kita belajar. Kalau kita punya satu juta, right? Di situ saya tulis begitu kan? Lalu saudara sedekah seratus ribu, jadi berapa di sini? Jadi 1,9 juta rupiah. Ini adalah bulan pertama. Begitu Panugroho buka laci lagi, set yakin. itu di dalam duitnya bukan lagi 900 tapi 1,9 juta rupiah. Oke, okay, kembali ke sini. Ini bulan yang pertama. Bagaimana bulan yang kedua? Bulan yang kedua investasinya dimulai bukan dari sejuta. Tapi dari berapa? Dari 1,9. Maka saudara saksikan di tabel itu. Ketika saudara punya 1,9, saudara sedekah 1,9190, di sini bukan 1,7, betul? Tapi jadi berapa? Berapa di 3.610.000. 3.610.000. Ini di bulan ke berapa nih? Bulan kedua. Kedua. Di bulan yang ketiga, saudara 3,6 Bersedekat 360.000. Hasil akhirnya berapa? 6.859.000. 859. Mestinya ini mengagumkan, Pak. Mengagum, Pak. Saudara diboongin aja sama orang, ya nggak? Ah, Dibohongin kita banyak penipu di sekitar kita. yang pada negandain duit apa itu investasi investasi bohong-bongan di sini nanti akan dapat sekian persen lihat di bulan ketiga 6,89 di bulan keempat berapa 13032100 13 di bulan kelima investasi dia sudah berkembang jadi berapa bulan 47045881 dahsyat Pak lihat emang gak tertarik begini boleh cerita ulang pengalaman berinteraksi dengan sedekah. Investasi pertama 60, investasi kedua 80, boleh? Oke, cerita. Silakan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tidak ada riak atau tak kabur apa yang saya sampaikan ini sebenarnya saya takut, takut yang itu tadi. Yang pertama saya ceritakan saya mengalami perubahan yang belum pernah saya alami seumur hidup. Yaitu saya mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga. Jadi saya waktu itu mengikuti pengajian Ustadz Yusuf Mansur pertama kali. Saya melihat itu pun saya nyelintep-nyelintep tanpa mendaftar karena saya lihat poster di sebuah mushala kecil. Setelah acara selesai saya ikut wakaf tunai, komitmen. Saya menulis angka 5 juta dalam bentuk kertas, setelah itu selesai. Lama gak ada kontak Saya nggak pernah di SMS dari Wisata Hati Tiba-tiba beberapa waktu kemudian uh, Tapi saya belum Bayar tunai ke Wisata Hati Cuman waktu itu sekedar tulis di kertas putih infak 5 juta setelah beberapa lama Saya kedatangan seorang teman Yang sudah lama nggak ketemu dengan saya Saya SMA di Malang Sekarang tinggal di Surabaya Kurang lebih 20 tahun Saya nggak ketemu sama teman uh, Dia sahabat saya Tiba-tiba dia datang ke rumah, saya juga kaget, tahu alamat dari mana, dia cerita-cerita, pokoknya saya dapat alamat, akhirnya ketemu ke rumah saya. Yang saya kaget pada saat ketemu dia ngomong, saya pinjem uang untuk sekolah anaknya. Saya jadi kaget, langsung teringat apa yang disampaikan Ustaz waktu itu, kalau Anda kedatangan seseorang yang butuh bantuan, kedatangan seseorang yang lagi kesulitan, Langsung berdoa saja kepada Allah Ya Allah, kalau memang itu orang Allah utus ketemu saya Tolong saya dibantu untuk membantu orang ini Saat itu saya mencoba Saya berdoa dalam hati Kalau memang Allah mengutus teman saya ini Ketemu saya, mohon saya dibantu Allah Yang lebih terharus lagi Kondisi teman saya adalah cacat Jadi kedua-duanya kakinya lumpuh Harus pakai kerak ya Teman saya ini naik bis dari Malang ke Surabaya Tanpa dibantu siapa-siapa Jadi naik pes turun pes sendirian, naik angkot sendirian. Kemudian saya bilang, memang pada saat itu saya ada finansial cukup tapi saya ada keperluan yang lebih mendesak. Jadi saya sampaikan, "Mas, mungkin kalau sekarang belum bisa, tapi saya juga minta tolong dibantu doanya mudah-mudahan nanti ada." Dari situ selang beberapa lama kemudian tanpa diduga di tempat kerja saya, kerja di bank swasta Saya dapat rezeki yang selama ini Enggak pernah saya terpikir Saya dapat pembagian saham dari perusahaan Yang nilainya 60 juta Jadi saya pikir kalau saya Komitmen ke wisata hati 5 juta Berarti saya dikembalikan Sama awal 12 kali Kemudian langsung saya tutup Infa saya ke wisata hati Untuk supaya saya bisa Melanjutkan program saya Dan saya juga Insya nanti nantikan saya bantu, Malah saya bilang ke teman saya, kalau kamu nggak punya uang gak usah dikembalikan, saya ikhlaskan sama teman saya. Kemudian yang kedua, saya mengalami hal yang sama, tapi dalam bentuk yang lain. Kemarin pada saat bulan Ramadan, eh, kami mengadakan apa, kuliah, jadi di tempat kerja saya kalau habis solat duhur selalu ada kuliah kultum lah, kuliah singkat ya. Setelah merasakan itu saya ingin berbagi kepada teman-teman saya di kantor, akhirnya saya eh, koordinasi dengan teman-teman wisata hati di Surabaya. Saya bilang mas bisa dibantu, saya ingin mempromosikan PPPA ke teman saya, waktu itu saya minta tolong dari teman-teman wisata hati Surabaya untuk mengisi acara itu. Dan saya enggak pernah berpikir untuk mengundang ustaz yang beliau sangat sibuk sekali. Saya pikir ya teman-teman wisata hati, -hati, hati yang datang untuk memberikan atau si promosikan kekuatan dari sedekah melalui BPPA. Dan alhamdulillah mungkin karena jodoh saya yang datang ternyata Ustadz sendiri ke tempat kantor saya. Itu cuman forum kecil. Akhirnya dari situ uh, seperti biasa Ustadz mengadakan game plan, game yaitu apa? komitmen di kertas kecil itu Sama sumbangan sukarela, spontanitas sama teman-teman Memang saya sengaja untuk mengkoordinir semua teman sebanyak mungkin saya undang Saya memperakarsai acara itu Alhamdulillah terkumpul 8 juta yang tunai Setelah acara itu berjalan Alhamdulillah saya dapat rezeki lagi 80 juta Mudah-mudahan dengan dua kejadian ini Tidak membuat saya lupa kepada Allah Malah sebaliknya saya pengen lebih dekat lagi Alhamdulillah Terima kasih Pak Masya Allah Kenapa yang kedua itu tadi terjadi Karena dia mengeksekusikan yang 5 jutanya Kan tadi cuma komitmen Cuma komitmen begitu ada duitnya Kalau dia lupa, oh yang 60 juta Allah habisin sekalian Tapi karena dia tidak lupa Dia eksekusi, muncul lagi 80 Pengalaman kedua kan The second experience nya se Pak Haji, bayangkan kalau kemudian dia melakukan lagi. Dan dia udah melakukan. 80 jutanya itu dia hadiahkan oleh ibunya berangkat haji dengan ayahnya, ayah, betul, dua. Subhanallah. Kita lihat apa yang terjadi dengan dia. Sampai kemudian the grand prize-nya dari Allah, the grand reward-nya dari Allah, grand award-nya dari Allah adalah Allah sendiri. Nanti itu hadiah yang paling utamanya udah bukan surga lagi. Allah menanti kehadiran kita itu sebagai hadiah buat kita sendiri. Masya Allah. Cerita di bulan yang ke-6, 47,045,88 Di bulan yang ketujuh berapa? 89,387,174 38,387,174 Investasi saudara dari sekedar 100.000 ribu tuh Ini peluang kita untuk jadi orang kaya yang sesungguhnya Dan jangan takut cara ini cara halal Salah yang terbaik yang pernah Allah berikan buat manusia yang percaya sama Allah. Kita kan lebih percaya hak o nafsu. Heeh, nyolong lebih cepat, Ustaz. Iya, lebih cepat digebukin. Nyolong itu lebih cepat, Ustaz. Nipu itu lebih cepat, Ustaz. Ini cara ini enggak dipilih kita. Salat luar biasa itu. Tapi siapa memilih salat duha sebagai pakaian dia? Enggak semua. Kenapa? Karena enggak tahu. Kalau sendirian berat, J. Berat. Kalau azhar-azhar lain, Kita mau visinya satu, jangan ada orang yang tidak mengerti tentang ilmu sudut. Kita teruskan yang tadi. Yang tadi ada di level ketujuh investasi dia mendapatkan 89.387.174 orang beriman mengatakan inilah yang akan terjadi. Lalu ada seseorang yang bilang nggak tuh Ustaz nggak dapat apa-apa, buka mata dong. Sampai di sini ada tulisan saya yang lain yang judulnya konversi. Ini saudara kita mendapatkan barokah dari Allah berupa putri. Dan inilah yang dimaksud dengan konversi tadi ini Salah satunya Pak Yusuf masuk ke PPPA udah berapa lama? 10 bulan Oke Anak itu 9 bulan ke 10 bulan di dalam kandungan 9 Berarti yakin gak Kalau bahwa perjuangan Yusuf di PPPA Melahirkan anak Kita ulangi Ini untuk memahami nilai konversi ya Saudara selalu berhitung matematis Tapi tidak manjangin kalam Kalau saya berhitungnya berhitung, berhitung benar, tapi saya manjangin mata saya. Contoh, Saudara Risso, Saudara baru saja memiliki anak, betul? Ya, nah, baru. Saudara masuk ke PPPA. Ini saya belum ada dialog sebelumnya. Saya ini bukan majikan yang baik, bukan tuan yang baik, bukan pimpinan yang baik, bukan juga pusat yang baik. Yang tidak tahu jamaah tiba-tiba dia punya anak. Gue bingung. <laughs> Gak kapan hamil istri? <laughs> tapi saya dapat berita. Saya bersyukur ketika kami sama-sama kemarin jalan ke Bandung dan Lembang. Tidak ada dialog. Saya baru tahu. Bahwa ternyata kalau dihitung Saudara Yusuf masuk ke PPPA, itu 10 bulan. 10 bulan, start. Asli itu. Berarti seorang anak itu 9 bulan 10 bulan di kandungan? 9 bulan, start. Nah, Yakin tidak bahwa anak yang Allah anugerahkan kepada saudara yeah. itu adalah karunia Allah berupa bayaran Saudara ngurusin ini para donatur dan anak-anak konversi. Sejatinya Yusuf akan dapat lebih dari 89 kalau Allah mendebet dalam bentuk uang. Tapi Allah masih berkenan tidak memberikan uang buat dia. Tapi Allah memberikan keturunan. Berupa berupa. Maka di tulisan itu, bahwa saya bilang buka mata kita, masa depan gak ada yang tahu, ba. Dan kita harus percaya segala sesuatu udah tercatat di Inna وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ Amen. Segala sesuatu sudah dicatat sama Allah di kitab Apa maksudnya? Ketika dia berinvestasi di sini, ketika dia start investasi 100.000 dari sejuta yang Allah berikan kepada dia. Lalu Allah yang Maha memiliki catatan kejadian manusia melihat bahwa di usia investasi dia yang ke-7 ternyata Allah takdirkan dia akan celaka. Lebih penting mana 89 atau dia selamat dari kecelakaan? Lebih penting selamat dari kecelakaan dia tet tetap punya duit. Sampai sini nih cek, begitu celaka kalau komersi. 80 Allah potong nih, dia terhindar dari kecelakaan. Tapi Allah beri dia rezeki 9 juta. Atau malah sama sekali. Seperti saudara Yusuf misalkan enggak lagi dia dapat emang duit dia. Dan emang kejujuran nomor 1 di PPPPA. Bahwa kejujuran nomor 1. Saya pernah bagi duit sama mereka. Saya diserang, ditanya sama mereka. Sesuatu yang saya tersinggung waktu itu. Waktu saya ditanya, tapi saya bilang dibalik ketersinggungan sini, saya kagu. Saya ditanya, Ustaz, ini duit apaan nih? kalau ini duit seduka kami nggak pantas nyerimanya Ustaz Masya Allah itu my man baru itu orang saya saya bagikan duit cet, cet, cet, cet. bonus lah bagian di luar gajinya sebagai hamilin kita ini kan mereka wajar dong dapat gajar karena emang ngurusin kita dong. saya tambahin nanya dia dari mana nih <Susur> umur-umur gue ngasih duit ditanya duit dari mana <Susur> <Susur> <Susur> ditanya dari mana duit? saudara Yusuf tadi di bulan ke-10 konversi dia menjadi anak. Apakah ini bukan rezeki? Lo buka mata. Selamatnya kita dari tabrakan rezeki. Kita punya anak rezeki. Kalau sudah begini perhitungannya, maka bulan ke-8 0, Bulan ke-8 Mulai aja lagi, lari lagi, mulai kembali. Mulai kembali dari mana? Ya kalau 100, mulai lagi 100 sini. Mulai lagi 100 di sini. 100 berbuah 1,9, potong lagi jadi 3,6 potong lagi kemudian jadi 6,8 potong lagi jadi terus, 9, dan coba kita tes, kita terusin jadi berapa ini di bulan ke-15 bulan yang ke-8 berapa? 1,6,9 8,35 1,6,9 8, 8,35 631. 6,31 pada saat dia di 1,6,9 berapa sedekahnya? 8,938. Tuh ibu lihat. Pada saat dia berpenghasilan 169 juta, Sedekanya win. Berapa sedekahnya? 8, 8,938717. Ini sedekahnya. Gimana nih kamu dapat 169, Sedekanya 8, sok perhatikan. Habis it habis it. orang tuh banyak yang dapat duit, grek. Kenapa? Karena di it ini mereka berkorban luar biasa. Satu sapi, cekrek. Satu sapi 12 juta, Bos. kali 10 berapa? 120 dia belum punya anak, Allah oh, kasih itu anak jadilah korban yang mengantarkan dia punya anak saudara minicap begitu saya panggil mas Nugroho dia datang sama istrinya ke saya punya gobok. kemudian beliau menyedekahkan mobil satu-satu yang dia punya minicap tahun eh, 84, barangkali mobil itu buat bapak dan ibu bukan barang mewah buat dia nyawa, kenapa saya bilang nyawa uh, satu-satunya mobil yang dia punya sekarang mobil dia itu insya Allah dipakai sama anak موردیم که yang belajar در اسج در قرآن، آن‌ها SMS beliau baru saya baca hari ini baru saya bacain beliau dapat pekerjaan bahasanya lucu bisa memensiunkan istri tadi saya baru baca SMS tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktu itu saya punya masalah Ustad. saya punya utang yang lumayan gede kemudian dalam kondisi kita berhutang banyak, itu saya malah kantor saya bangkrut akhirnya saya pengangguran, hampir 2 tahun saya pengangguran, alhamdulillahnya istri saya masih luar biasa, beliau masih kerja, jadi beliau yang backup kehidupan ekonomi keluarga saya suatu ketika saya baca koran poskota itu ada alamatnya Ustadz Ustadz cerita tentang masalah sedekah kemudian Saya datang ke pondok setelah konsultasi dengan Ustadz akhirnya saya pikir ada sesuatu yang saya buat harus tos-tosan dengan Allah untuk selesaikan masalah saya. Kemudian suatu pagi saya udah putuskan saya sedekahkan satu mobil yang buat saya itu adalah nyawa saya karena walaupun mobil itu mungkin buat bapak ibu nggak ada harganya ya sebuah mini cap tahun 84 yang ya udah nggak ada mewah-mewahnya tapi buat saya itu adalah nyawa nyawa saya. Akhirnya saya sedekahkan ke Ustadz biar dipakai buat anak-anak uh, yatim Saya pikir saya mau tos-tosan aja sama Allah Dan Alhamdulillah setelah saya serahkan kendaraan itu kemudian saya ikut SMS pun Pak Saya ikutin aja apa yang ada di SMS itu ya Saya riado selama 40 hari Tapi ini belum ada perkembangan ya Bapak Ibu, 40 hari tidak ada apa-apa Tapi saya tetap yakin ini pasti terjadi Awal November kemarin tiba-tiba ada SMS masuk, ada orang tawarin kerja ke saya. Saya pikir ya sudahlah, buat nutupin income sementara, saya kerja. Yang penting uh, keluarga masih bisa survive. Saya nggak yakin kalau saya akan dapat gaji yang lumayan cukup untuk mensionin istri saya. Karena selama ini kan istri saya hampir 2 tahun yang kerja gitu. Tapi ternyata Masya Allah begitu kemarin orangnya SMS, saya dapat gaji yang kalau istri saya nggak kerja hari ini pun, itu bisa untuk menutupin kebutuhan keluarga saya Masya hari ini Allah. <tuk> Alhamdulillah dan Alhamdulillahnya besok hari Senin saya udah mulai kerja baru besok? baru besok saya mulai kerja oh, Allah Akbar istrinya mana istrinya? Mas Nugroho mana istrinya? yang pertama aja yang pertama <tuk> <tuk> mana? mana mana? biar pada kenal Alhamdulillah oh tepuk tangan buat istri yang sempurna Janganlah ke belakang salah lu di depan orangnya. Jadi itu tahap yang pertama buat saya. Tahap yang kedua adalah melunasi hutang dalam 40 hari. Saya baru baca SMS tadi siang ketika istirahan, saya baca maksudnya menyuruh istrinya berhenti bekerja. Saya air mata tadi karena luar biasa waktu pas di pondok itu saya bilang berani Emang udah niat Biasanya orang perlu di-encourage dulu. Terus pernah ketemu saya enggak? Oh, kok bisa? Ba? Iya, baca di Masya Allah, nih, pendebatannya itu barangkali kita harus pahami gitu. Proses pendebatannya emang bisa juga zigzag model kayak begini nih. Zigzag, tuh, Zah, dibagi ke orang tua, zat dibagi ke adek. Zah, dibagi ke tetangga. Tetangga kalau kecelakaan, siapa yang repot. Oh, kita juga. Tapi kok tetangga bisa dapat? Barangkali si, tetangga itu ada kebaikan di kita. Lalu Allah dengan mesin yang maha canggih. Oh, ada kebaikan di sini. Nah, sini akan dapat bonus. Oke, okay, bonus ini diambil ke tetangganya. Bisa gitu. Dan firman Allah enggak mm, pernah salah itu. Allah itu tidak pernah salah luar biasanya itu Allah itu dahsyatnya. Sehingga ada seorang yang bertanya kepada saya, "Ustaz, kalau gitu apa yang harus saya lakukan?" Gedein. Kalau digedein kan cukup buat debat istri, debat ayah, debat anak, debat adik, debat orang tua Kayak premi Kalau banyak, banyak juga. Oke okay, sampai di hitungan berapa satu miliar 11 Hanya 11 bulan Ibu Bapak yang temati Allah 11 bulan Ini menjadi 1,164 1,164 Subhanallah Tembus 1 M nih Dan kalau kita sadar-sadar nih Sebenarnya pemberian Allah lebih loh Dalam satu tahun Ada orang yang punya rumah Ada orang yang punya pekerjaan Pekerjaan itu dijadwal sama Allah Selama 20 tahun pekerjaan itu milik dia Kalau kita mikir jujur Sebenarnya kan Allah beri itu totally 20 years 20 tahun mana Allah baginya sebulan luar mereka don't stop jangan berhenti jadi matre noh Allah begini jadi hitung-hitungan oh ya memang ada target ada perencanaan ada tujuan ada tahapan yang kita bisa Adalah jalan terbaik yang pernah Allah beri sama manusia Jalan mudah Mudah sekali Mudah banget Saya sering bercanda sama bapak dan ibu semua yang pada pengen pergi haji Saudara pengen pergi haji 50 juta Lalu apa yang saudara lakukan? Saudara menabung right? Berapa saudara menabung? 200.000 ribu Sebulan Berapa lama saudara melangkah untuk dapat jadi 50 juta? 20 tahun lebih Lah Allah yang tahu jalan yang paling mudah mengajarkan Jangan nabung Untuk pergi haji Nambung buat sedekah ini urusan aku kata Allah. Al-Baqarah 272. Wa ma min khairin fali anfusikum. Wa la tuzlamun. Lalu ketika kita percaya dengan janji Allah, kita ikutin, berharap penuh bahwa kerjanya sedekah ini benar-benar penuh bakal bekerja buat hidup. Masa salah? Loh orangnya nyuruh kok. Maka kemudian terjadi Ibu Bapak yang mati, oh terjadi. Baru nabung dia 2 tahun Allah berangkatkan dia haji. Kenapa bisa begitu? Gampang hitungnya. 200.000 12. 2,4 2 4,8. 4,8 10 48 juta rupiah. Berangkat enggak? Berangkat. Dikasih jalan enak saudara nggak mau. Jalan enak. Saudara pengen renovasi rumah, duit tinggal 10 juta. Oh, ngerti caranya. Oh, sih gampang. gimana caranya besok pagi habisin tuh duit, Sa insya Allah tuh duit habis. mau <SILENCIO> oh, dibagiin lah urusan rumahnya pie. urusan rumahnya bagaimana? khairin <SILENCIO> ketika kalian memberi sesungguhnya buat rumah kalian juga ada kejadian kan? mobil traktorun menghajar satu rumah, <SILENCIO> habis bagian depannya. saudara menganggap ini musibah atau bala? Atau ujian buat yang punya rumah. Ternyata bukan ujian, bukan bala Hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah. Asuransi dari mana orang kecil? Apa ya ada orang kecil rumah di asuransiin? Ngimpe. Kok hadiah ustad? Iya. Hak min satu. Ada saudaranya dia datang. Mengadu, kalau tidak ada uang 3 juta, maka pesta pernikahan anaknya terancam. Tidak akan terjadi. padahal dia ambil tuh 3 juta buat memulai merenovasi rumah, memulai bukan renovasi, memulai tapi Allah menyelesaikan. 3 jutanya pindah tangan, rumahnya hancur. Apakah cerita berhenti sampai di situ? Tuh, Allah yang punya skenario. Allah yang punya skena. Allahu Allah. <tipuluhu> la ilaha illallahul hayyul qayyum. La ta'khudzuhu sinatu wa La huma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu itu terjadi atas izin Allah. Apa pasal? Allah mengirim tuh Cina pemilik ini truk survei ke lokasi kejadian. Kalau si Cina ini bilang, "Tenang Pak, saya akan bangunkan rumah Bapak." Selesai. Mudah-mudahan Allah bikin rumah Anda semua yang pengen renovasi. Lo proses itu ada yang menyakitkan ada yang lempeng jangan salah lu tadi saya salah juga sih bilang itu hadiah ini keujian prosesnya ada yang menyakitkan ada yang membahagiakan ada ini sekarang kan musim haji tau musim haji kan saya ingin mengotip mengukat di mahe dulu tentang proses perjalanan doa sendiri itu penuh perjuangan pak saya simpen tuh sms orang-orang yang mengadu mencaci maki saya saya simpen Sampai akhirnya dia bilang, iya ya Ustadz, Alhamdulillah. Dia tetap jawab sendiri. Akhirnya Ustadz, akhirnya finally. Ada sepasang suami istri, udah 8 tahun tidak punya anak. Di tahun ke-9, seluruh orang-orang yang dia temui untuk berobat, menyarankan haji. Berangkatlah dia kemudian, ini berdua haji. Dengan satu permintaan, Rabbi habli minas salihin, anugerahi kami anak keturunan, ya Allah. Itu saja doanya. Enggak ada yang lain. Dia minta kaya, nggak minta duit, minta anak, tok Tiga tahun dari Mekah suaminya malah kawin lagi. Tuh. Kok naudzubillah sik bingung Indonesia. Quran Sampai tanah air, 4 bulan kemudian bukan Allah kasih کسی anak, tapi Allah kasih dia madu. Suaminya menikah lagi. Dan yang menyakitkan buat dia, suaminya itu menikah sama kawan satu Oh, Istilahnya teman sendiri itu ini kawinin. Dulu kan nggak ada peraturan muhrim. Zaman dulu enggak ada, peraturan mahram nggak ada. Sekarang ada. Berkali karena dia nggak punya mahramnya, nggak ada muhrimnya, berangkat bareng-bareng, belanja bareng-bareng, ape bareng-bareng gitu loh. Ternyata sampai ke Jakarta keterusan. Kecewa nggak yang tua? Oh, siapa sih nggak kecewa? Siapa yang menyangka ternyata itu adalah perjalanan doa. Kalau saya ceritakan berhenti sampai di sini, kesel ibu-ibu dijamin kesel. kalau mau cerita yang lain aja lah nyaneng itu tapi kalau ibu saya terusin cerita yang mengagum kan mengagum dan sohan Bapak Ibu yang nikmati Allah bolang dari tanda suci ternyata doanya seperti meleset karena si suami malah menikah lain nyalin Allah nggak nyalain boleh nggak nyalin Allah loh oleh mau as aja karena memang kita terlalu set boleh manusiawi itu tapi habis itu فاستغفروا لذنوبهم. Wajar aja, Ibu. Namanya Ma, bukan manusia namanya. Tapi habis itu kendalikan emosi. Semalam saya begitu, bukan main memuncak marahan saya. atas. Habis itu kemudian saya minta maaf. Di tengah ketika saya berusaha masih belum bisa marah itu. Saya minta maaf. Saya minta maaf luar biasa. Si ibu yang tadi dia tidak mau mengerti, dia menyalahkan Allah bahwa Allah tidak maha mendengar doa. Wong doanya kan Kenapa jadi punya madu? Saya bilang tadi tambah kesel karena madunya itu adalah kawan regu selama di dan di Madinah. Ibu bapak yang Allah Terjadilah yang memangnya khas terjadi di antara yang tua ama yang muda Habis ha, si suami minggir sudah. Bingung sudah dia. <laughs> di saat memuncak itu punya kekesalan, eh Allah bikin hamil tuh istri muda. Begitu hamil si istri muda, Allah turunkan rahmah di hati yang tua yang dia merasa ini pasti ada sesuatu yang yang saya tidak mengerti dia bilang pelan-pelan dia mencoba menyadari dan menerima redha pasrah bahwa barangkali memang Allah bukan mendengar Allah mendengar saya yang kurang lengkap doanya mestinya saya berdoa ya Allah berikan saya anak tapi dari rahim saya <laughs> doanya kurang lengkap itu. <laughs> minta, minta anak ya dikasih tapi dari rahim orang lain <laughs> selanjutnya cerita manis cerita pertemanan antara kakak dan adik dalam satu atap Mahaliga rumah tangga hingga kemudian si istri yang kedua ini melahirkan. Ketika melahirkan itu terjadi peristiwa yang mengharukan ibu bapa yang rahimatallahu. sekali. Suami keduanya tidak ada di tengah-tengah mereka. Suami keduanya tidak ada di tengah-tengah mereka. Hanya makhluk Allah dua inilah yang ada di kamar itu dan terjadi dialog yang mengagumkan yang mengajarkan kepada saya inna rabbi la Memang Allah itu pasti mendengar doa kita. Barulah kemudian si istri tua tahu ternyata Allah itu memang tidak main-main dalam mengabulkan doa seseorang. Tapi Allah itu punya rahasia. Yang kita tidak mengerti sampai kita menjalani dan menerima Selama kita tidak menjalani dan tidak menerima Selama itu pula Allah akan berikan kita kesempitan hati Tidak bisa menerima Si adiknya ngomong ke si kakak kak, Ada satu rahasia kecil yang saya tidak bicara ke kakak Apa waktu di tanah suci Saya berdoa minta jodoh kak Hanya itu yang saya minta nggak ada yang lain Sementara saya tahu kakak pun berdoa minta anak Tanpa minta yang lain Saya juga tidak mengerti harus berkata apa dia bilang Ketika Allah mengabulkan doa saya, tapi yang jadi suami saya adalah suami dari kakak saya.